Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPI yang berbahagia di mana Anda berada, alhamdulillah saya Bayu Optara kembali mendapatkan kesempatan untuk menjumpai Anda. Tentunya di kesempatan kali ini di acara Bengkel Hati. Dan seperti biasa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI dan di Masjid An-Nida TPI ini sudah banyak sekali yang hadir. Uh, saya mau tahu dulu nih paling jauh datang dari mana nih? Hari. Dari Surabaya, dari Surabaya. sendirian, Bu? Sendiri. Waduh, keluarganya enggak ikut Oke, terus ibu dari mana? Dari Cilincing. Dari Singkil. Loh, ini Pak Ustaz, Pak Ustaz dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Asalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Iya, Alhamdulillah ya, Bapak dari mana Pak? Dari Sukabumi sendirian Pak Dengan anak, dari kapan ke sini ke Jakarta Pak? Dari kapan ke Jakarta? Berangkat dari kemarin sore? Waduh Rencana pulang kapan Pak? Rencana pulang kapan? Rencana pulangnya kapan? Oh, iya, kasihan soalnya pasti ibu nanti di rumah sendirian kelamaan ditinggal. Nah, dan uh, pemirsa di rumah juga bisa berinteraksi dengan kami. Caranya adalah menghubungi nomor 021 87797000 atau 87798000. Tema kita pada hari ini adalah membahagiakan orang lain. Nah, ada anggapan pernah saya dapat uh, nasihat gitu ya. Kamu tidak mungkin membahagiakan semua orang. Bisa tersenyum itu tidak mungkin, pasti ada yang tidak senang, ada yang juga tidak bahagia Nah, tapi sebagai umat muslimnya harusnya kita bisa membahagiakan orang lain Bukan begitu ya Pak Iya Nah, ini sekarang bagaimana caranya Yang uh, kita supaya bisa membahagiakan orang lain Baik itu keluarga, orang tua ataupun sahabat sendiri hmm. Tapi membahagiakan itu bukan Jangan cara Eh, saya mau uh, ini nih, mau pesta, minum-minum, ikut dong, lagi sedih nih Oh, karena membahagiakan orang lain Ikut ya udah nemenin teman Nah maksudnya bukan begitu Bagaimana cara membahagiakan orang lain Dengan cara yang positif Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Iya sebenarnya membahagiakan orang lain ini eh, Apa namanya Ini proaktif ya Jadi proaktif Jadi kayak memanya kita memberikan sotakoh Pada orang atau saudara kita yang butuhkan Itu baru yang proaktif Proaktif kemudian Membantu dalam bentuk yang memang proaktif Tapi kalau memang sehari-hari Kita yang normal Dalam suatu doa kita itu kan Kadang-kadang atau agak sering kita berdoa Ya Allah jadikan keluarga kami Keluarganya Sakinah Mawadah mamanya ya, ya. Kita sebenarnya pada waktu Berdoa mengucap Sakinah ini kan artinya saling pengertian Jadi ya. Pada suatu keluarga yang berdoa Seperti itu berarti Beliau-beliau ini harus Uh, apa namanya menyadari bahwa di dalam keluarga ini harus ada pengertian Jadi pengertian bagaimana seorang suami memberikan tanggung jawabnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya Pengertian bagaimana seorang istri memberikan apa sesuatu kepada suaminya atau tanggung jawabnya kepada suaminya Apa saja dan di sini kalau memang kita berdoa namanya pengertian, sebenarnya memang tidak ada unsur emosi, tidak ada marah, tidak ada. Kan begitu ya? ya betul, Sakinah, mawadah-mawadah itu saling sayang. Istilahnya. Saling sayang itu menyadari kalau mamanya suaminya capek, benar, kelihatan, serius. Dan gak usah si istri itu cari gara-gara. Kan begitu ya? Jadi langsung pahamlah oh ini suami saya lagi capek suami gitu-gitu aja. Jadi yang normal istri yang normal. Jadi kalau mamanya suaminya kelihatan capek, istrinya nuntut sesuatu, ini mana? Ya pasti itu <tuk> pasti ada kecolok pasti. Nah, iya. Salah satu hal ini yang saya anggap normal di dalam keluarga. Kemudian baru kalau sudah mamanya saling pengertian, saling sayang, nah di sinilah sudah mulai kalau sayang-sayang saling sayang ini muncul. Kemudian mulai unsur membahagiakan ini kita munculkan. Karena membahagiakan ini intinya adalah proaktif dari seseorang untuk orang lain. Dan ini sebenarnya bisa aja. Jadi bahagia ini berarti kita melihat semua unsur. Umpamanya begini nih ceritanya. Acara bengkel hati. Ya, ini kelihatannya sih acara kayak pengajian biasa. Ini nih ceritanya. Ya. Tapi banyak sekali dari para jamaah itu kalau saya ketemu di bandara, saya ketemu di jalan, saya ketemu di warung, saya ketemu di mana aja. Sering saya saya mendengar bahwa Ustadz, alhamdulillah saya setelah ketemu sama Ustadz, doa-doanya saya ikuti, penyakit saya kok sembuh. Nah ini apa sebenarnya? Jadi ini bukan berarti namanya, oh ini bengkel hati ini penyembuhan. Enggak sebenarnya Nggak, Nggak, begitu ya, enggak. Tapi salah satu unsur pengajian yaitu ada unsur membahagiakan orang lain juga gitu Jadi hmm. kalau mamanya beliau gak sempat kesini, mamanya tidak sempat ke Masjid Anida Ya sudah lewat TV, coba ngikutin doa yang baik Kan begitu ya? ya Melatih lisan ya. itu jangan, ah itu pengajian apaan tuh Nah itu sudah <laughs> dia sendiri itu sudah gak ngerti gitu <laughs> Walaupun tidak banyak, tapi begitu -begitu. ada lah yang begitu-begitu. Ada ngomong gitu, Bos. Saya pasti ada, pasti. Waduh, harus sekut ngaji, pengajian bengal hati berarti, Bos. Oh dia Bosa. aja nggak mau, gimana? <laughs> gak usah dipaksa kan begitu. Kalau kalau saya mikirnya nggak usah memaksa seseorang untuk berbuat baik, kasih aja dia nasihat, nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa. Karena ada satu ini kelicikan saya kalau sudah begitu ada liciknya. Tapi yang tahu gimana? biarin dia nggak mau berbuat baik nggak apa pak e -e. nanti kalau pada waktu Yaumul Qiyamah kita masuk surga dulu dia ketinggalan ya. <laughs> <laughs> kalau udah waktunya dia masuk surga seluruh beli nanti kplingnya kita oh gitu karena <laughs> <Cata -cata laughs> kita duluan di situ ya Maudan? kita udah di surga duluan <laughs> <laughs> oke okay. okay. uh, pemirsa yang masih mau bertanya silahkan di nomor 021 87797.000 dan juga 87798.000. Dan pengajian bengkel hati ini seperti Ustaz bilang siapapun boleh datang terbuka untuk siapapun siapa saja entah anda mungkin bersama keluarga anda atau bersama rombongan pengajian majelis taklim mau hadir di pengajian bengkel hati kami mohon untuk mengirimkan surat teks terlebih dahulu mengirimkan teks terlebih dahulu ke nomor 0218408919 untuk Khusus uh, rombongan yang mau hadir Sekali lagi Kalau uh, pemirsa bersama rombongan mau datang ke bengkel hati Mohon mengirimkan fax terlebih dahulu Di 021-840-8919 Supaya kami juga bisa uh, Menyiapkan tempat Untuk Anda Pemirsa Nah ini ada yang mau nanya Soal membahagiakan orang lain Membahagiakan orang lain Ya Soal membahagiakan orang lain ya Soal tema kita dulu hari ini ya Ya jangan membahagiakan orang lain Mas Bayu eh, Saya mau membahagiakan Membahagiakan pendakwa yang ada di depan ini aja dulu Nah Membahagiakan pendakwa yang ada di depan Oke okay. Ada yang mau tanya Bapak Soal membahagiakan orang lain Ibu Bapak Ya Harus bagaimana Cara membahagiakannya Cara membahagiakan orang lain Membahagiakan istri Atau Kesemua orang Bagaimana caranya Pak Ustadz Bagaimana caranya? Wah, ini banyak sekali karena cara mamanya kita, uh, saya sama Mas Bayu. Iya, mamanya. Bagaimana sih? Walaupun mamanya maaf maaf, ini ya, Mas Bayu. Iya, ya, walaupun... mamanya di sini Allah mengizinkan saya sebagai seorang pendakwah, kan begitu ya, Mas Bayu sebagai hostnya. Saya itu di dalam pikiran saya dan di dalam hati saya, bagaimana pada waktu saya memberikan sama itu tidak menyakiti hati Mas Bayu tidak menyakiti hati para jamaah dan pendengar itu juga membahagiakan sebenarnya jadi banyak cara dan dan di sini harus senantiasa uh, fokus kita mau kemana, makanya kalau istri atau pada suami ya kita lingkupnya di situ gimana sih caranya istri itu uh, senang atau bagaimana sih caranya suami itu senang Bagaimana sih caranya, saya itu kok 10 tahun bikin suami kok marah, aja kan gitu <tid> Itu tidak bahagia jadinya ya Pak Bukan masalah begitu, harusnya kalau ada memang, ini eh. ada Ada dan yeah. banyak yang terjadi Gimana sih caranya, dia sudah coba berpikir Oh iya ya selama ini puluhan tahun ini, 10 tahun lebih ini saya selalu ngajak berantem suami yeah. Gimana suami saya itu bahagia mamanya mama Ya coba aja suruh nikah lagi. Tidak, nah, ya, ya, jangan ya. dong Paul Zat akan tida lagi. Maka, ya, ya. Uh, <laughs> jadi intinya adalah untuk membahagi orang lain adalah. Bagaimana caranya perbuatan kita dan juga perkataan tidak menyakiti hati orang, orang tersebut. Oke, okay, nanti kita teruskan lagi pembicaraan kita pengajian mengkel hati ini akan kembali lagi. Karena untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah masuk waktu sholat subuh. Untuk itu kami mengajak Anda juga bersama kami e, di Masjid Anida TPI ini. Menjalankan ibadah sholat subuh dan mengkel hati akan kembali sesaat lagi. Uh, Bapak Ibu ada yang bisa kami bantu? Saya nama Er Kasimun, itu saya nama, itu saya namanya Rasmini, berasal dari Purwokerto, umur 33 tahun, hmm. mau minta di sini melalui TBS ini, mau minta solis sama Ustad, bis, itu saya itu sudah kena Penyakit Kata dokter itu Katanya meskeneagrafis Apa itu? Penyakit itu saya nutin itu enak Kayakannya dapat gitu. Iya Itu Sangat pengorongan rumah Terus hasilnya bagaimana itu? Baklarinya susah Ya kalau bakso gak dikunyah ya susah Air itu susah iya? Sampai yang minum juga. Gak bisa gitu. ngomong aja gak bisa Susah apa sakit apa sakit. Ada itu, enggak Susah ngelang, kadang, -kadang kesel Ini kan sampai mata yang ini Kan memang ngecil, silo Terus dari yang ini Ini kayak gini gak bisa kerang huh? ini, ini udah bisa minum Udah minum ubat udah bisa kayak gini Kalau gak minum ubat kayak gini aja Gak bisa dikerang kayak gini eh, Itu udah berapa bulan begini dah lama setengah tahun, tahun. begini deh, uh, ini ibu sebelum ada masalah-masalah ini saya mau tanya, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Tahu? Yang pertama adalah apakah ibu itu kalau uh, ngobrol dengan bapak nih suami, maksud saya, kadang-kadang kalau ada rasa jengkel, apakah ibu itu jengkelnya itu tidak jadi bisa disampaikan sama suami, maksud saya itu hanya tersimpan aja nggak bisa. Nah, Jengkel itu mau dikeluarkan tapi kayak terkunci dikeluarkan kayaknya gitu. Jadi gak, udah mau ngomong tapi gak jadi gitu. Betul betul dari dulu begitu. Kebanyakan ungkapin, tapi, tapi, tapi nggak bisa kalau gitu. Kalau lihat orangnya lihat hati. Ya jadi oh gitu. Jangan takut tersinggung. Oh gitu jadi. Ah jadi kalau pas udah mau jungkapin lihat orangnya orangnya ini siapa nih? Oh suami ya. Bilang suami karena orang itu ya yang kuat. Emang hobinya suami mancing. Ya mancing. Dunia saya bayangkan cing mancing. M mancing. mancing. Maksudnya gimana sih? Mancing ikan. Oh, hobi mancing. Tadi dia mau larang mungkin enggak berani apa selain mancing bikin jengkel itu apa lu? Sebutin aja. Saya kan enggak Ya, hmm. ngendong itu lah, itu ke sembah temang, mahu perlu mengkroh, sesi itu mulai. Oh, hanya kini kerjaan apa lagi tu? kerjaan barang Bapak kerjanya apa? Ya, dia ya, kerja kemarin dia ang kerja, kita ubah usaha, kerjaan itu dah berapa kali bangun pagi begini terus, hanya yang terakhir kita buat bengkel. Hmm berapa angkruh. Tadi saya kan pikiran juga memang soalnya oh, saya yang sebenarnya ya gitu. Sebenarnya sudah sudah mencoba, hmm. tapi hmm. memang Allah belum memberikan jalan Oke, ya, ya, ya, sudah coba lah berusaha. Di mana setiap hari orang itu memakai atau memakan atau apa buka warung cari cara masak. Cara ya, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan uh, berkah nantinya ya ibu tahajud maupun malam ta ta'aruf. Terus kalau ada masalah diskusikan dengan bapak. Diskusi enggak usah. Enggak usah malu-malu Bapak belajar untuk tidak marah ya. Terima eh, apa namanya? Una-una ibu terima. Ya? Iya. Alhamdulillah ibu saya akan bantu doa. Ibu hanya istighfar aja mudah-mudahan Allah mudahkan kesemuanya. Bu istighfar aja bisa lirih sih ya. Oke. Okay. Bapak doakan Ibu juga ya. Oke. Okay, kita mulai. Nah. Ini ya, tangannya lebih, enak geraknya lebih ke Nah, ini. Oh, ya, ya, yang yang itu aja ya. Cuman satu bermasalah yang lain enggak ya? Tapi sudah mulai erakan. ya, sudah enggak apa-apa. Oke, okay, udah bermanfaat ya, alhamdulillah. Ya ya ya alhamdulillah sama-sama ya boleh boleh apa nama bantuan bantuan oh tripik padawan ya ya hati hati alikum ya. terima, terima kasih masih bersama kami di Begal Hati dan kalau tadi lihat cerita salah satu jamaah Begal Hati yang didatangi oleh Ustaz Danu Memang kadang-kadang masalahnya itu sama seperti yang kita alami, pemirsa. Kadang-kadang kita menyimpan jengkel, menyimpan rasa kesal tanpa kita sadari, sadari. Ternyata jengkel itu adalah jengkel yang kita simpan ke orang yang paling dekat. Gara-gara kita bingung atau tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah. Makanya kalau lagi kesal, bu, pak... Sama suami, sama anak, sama istri Mendingan dibicarain daripada disimpan Nanti jadi penyakit Cuma cara penyampaiannya itu yang harus Membahagiakan dengan cara Tidak menyakiti hati Orang tersebut Nah, uh, seperti hari ini Saya juga tidak mau menyakiti jamaah Yang sudah hadir di sini. Saya mau beri kesempatan untuk bertanya Tapi mungkin tidak bisa semuanya Karena terbatasan waktu Hanya beberapa orang saja mungkin Yang sudah tadi mau bertanya silakan. Boleh berdiri Bapak, namanya siapa? Dari mana? Sama siapa? Ceritanya bagaimana? si Mas Kano. Assalamualaikum. Enggak kedengeran Pak. Kalau ya. kerjahan mic-nya. Mas... Nah, oke. Okay. si Mas Bayu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarum kalau di KTP itu Sarum gitu ya. Bapak Sarum? Sarum iya. Nama istri saya Diana nama anak yang sakit anak saya Ulvi Mutoharof Ulvi Mutoharof Mutoharo. anak saya itu ya saya bapaknya anak saya si penderita menderita penyakit kejang penyempitan otak karena kelamaan kejang sering koma itu ya jadi di rumah ICU itu kadang-kadang waktu umur 9 bulan komanya sebulan. Sering sering koma, anak keseringan koma akhirnya sakitnya penyempitan otak gitu. Jadi kalau mau dioperasi kata dokter bedah enggak bisa katanya gitu. Mengkada itu jadi sekarang katanya penyakit epilepsi. Epilepsi ya. Berdasarkan dari itu keterangan dari dokter sebelumnya anak saya menderita penyakit radang otak maka dari itu saya mohon bantuannya sama Bapak Ustaz Danuk mohon pertolongan gitu supaya anak sehat dan saya ke depan supaya kita baik gitu keluarga saya baik gitu sebelumnya saya ucapkan wabillahi talfalih dawa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sorung monggo Pak ustad apa paling gak bisa kalau misalnya anak kecil sakit Pak Ustaz gak iya kalau memang ada gejala kejang pada otak apalagi sekarang <tronan> epilepsi yang mau saya tanyakan itu begini Pak Sorum <tronan> <iya. tronan> diantara Pak Sorum sama istri, ini make-nya di dekat sini Pak iya, iya, iya yang gak kedengeran, gak penting gak Pak ustad Jadi yang mau saya tanyakan itu diantara Pak Sorum sama istri, e, Ibu Diana, siapa sih yang sering punya pikiran jengkel itu siapa? Punya pikiran yang pikirannya jengkel terus itu siapa? Itu aja. Pak Sorum atau Ibu Diana, santai aja enggak apa-apa. Ya, saya mah dijalanin terus. <laughs> Apanya yang dijalanin? Ya, kita kan bisanya segini usaha gitu ya. Istri sering jengkel jadi saya kita bawa-bawa jengkel gitu Pak Ustaz. Oh, gitu. Kalau ibunya Jadi sering jengkel. Oh, bapaknya sering jengkel. Ya. Yang sering nyimpan jengkel siapa? Ya, saya. Nah, Ibu sama bapak sering ya, berantem bapak... tapi diem sering Iya, sering. Hampir tiap hari. Iya. Oh. <tuh> <tuh> <tuh> iya. Sebenarnya yang menjadikan kejang pada seorang anak yang belum akhir balik, kemudian panas tinggi, epilepsi, epilepsi, itu sebenarnya adalah pertengkaran di dalam keluarga yang dimana pertengkaran ini banyak diam. Jadi cengkel antara bapak sama ibu tapi diam. Cengkel apa? Marahnya itu diam. Nah itu yang menjadikan nanti Allah akan memberikan gambaran Pada kalau punya putra kayak ini eh, Mbak, Siapa namanya adik ini? Ulfi Mutahara ya. Ulfi, Ulf, Ulfi Ulfi Mutahara Jadi pada adik Ulfi Kalau ini eh, ini adik Ulfi putri ya ini ya? Iya Nah kalau putri biasanya selama ini saya ngerti sih diawali dari ayahnya. Jadi kalau memang yang sakit itu anak cewek biasanya genetik dari ayahnya. Nah, memang kecenderungan Pak Sorum sering kali marah atau jengkel yang tersimpan di dalam pikiran Bapak khususnya kepada ibu atau khususnya istri masa saya. Iya. Atau kepada orang tua. Ini yang kuat. Jadi marahnya itu di sini di otak. Jadi marah, jadi pikirannya itu marah nah ini bener apa enggak, saya juga belum tahu persis ini bener bener Pak Sorum bener. sering jengkelnya sama siapa, sama istri apa sama orang tua ya ya iya gimana ya, ya kedua-duanya <laughs> gimana kedua-duanya, dua-duanya juga iya Pak Sorum tinggalnya sama mertua apa, sudah rumah sendiri nih iya rumah Mas, sendiri nih. gitu Oh sudah rumah sendiri ya gitu. Ya. Ya. Oh ya alhamdulillah sudah rumah sendiri karena kalau Pak Sorum uh, masih sama orang tua tapi jengkelnya sama orang tua yang saya takutkan takut nanti diusir. <laughs> jangan ya sama orang tua jangan pulang baru lagi itu Pak Sorum. Pak Sorum, kalau ini ini mumpung masih akhir balik nih. Kecenderungan untuk sembuh memang uh, membutuhkan waktu lama. Tapi kalau boleh saya memberikan masukan, coba Pak Sorum satu Jangan jengkel lagi Atau marah lagi Kepada istri atau pada orang tua Itu harus belajar benar Amin Ya insya Allah bisa Insya Allah Benar nih Amin Benar Mohon doa restu dari Pak Ustaz Doa restu kayak Nih mau nikah aja gimana sih nih? Saya kasih restu Pak Iya Saya mau saya restuin Insya Allah mau belajar ya Mau Mau ya benar Harus gitu Kenapa Kenapa Bukan belajar lagi harus itu. Iya ya harus karena ya, ya. ini kan putri ya? Ya. ya. Bukan cuma belajar tapi harus, harus. jadi benar-benar mulai pagi ini belajar untuk tidak emosi yang tersimpan di dalam uh, pikiran Pak Sorum. Kemudian yang kedua Pak Sorum karena ini kata Pak kata Pak Sorum sih dokter bedah aja agak sulit ya. Coba sekarang Pak Sorum uh, banyak-banyak tahajud pada Allah Taala dan banyak mohon ampun pada Allah. Hmm. tidak cuma Pak Sarum aja, Ibu Diana juga sama ya. Dan doa, ya Allah jika anakku sakit ini karena kesalahan dan dosa-dosaku, aku mohon ampun kepadamu. Doanya itu aja. Ya, yeah. doanya itu minta ampun beneran, serius kepada Allah taala. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan sehingga adik Mutahharum ini diberi kesembuhan walaupun nanti butuh hmm. waktu ya. Hmm. Ini kayaknya tetap butuh waktu, enggak bisa umpamanya Datang ke Masjid Anidah, ketemu sama saya langsung sembuh, tidak bisa. Saya bukan penolong, yang nolong, adalah Allah Ta'ala. Jadi hmm. saya memberikan jalan keluar. Kalau Pak Syahrum nanti memang betul-betul uh, mau kembali ke jalan Allah, serius. Kemudian berdoa pada Allah Ta'ala, menjalankan syariat Islam dengan baik. Menjalankan nasihat-nasihat saya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yaitu kesembuhan bagi adik Muta Haraf. Amin. Ya? Hmm. Terima kasih. Bapak Sorum, dan juga keluarga Ibu, juga uh, Ulfi Mudah-mudahan cepat sehat ya Pak ya Amin ya, Terima Bapak kasih saya juga saya Mas Bayu sama Bapak Ustaz Iya, sama-sama Bapak, terima kasih ya, Pemirsa dengan kita menjaga hati Berarti bukan hanya melindungi diri sendiri Tapi juga melindungi Anak dan juga keluarga kita Kami akan kembali saat lagi Dengan cerita jamaah yang lain Untuk itu teraplah bersama Bengkel Hati Ya, pemirsa anda sedang menyaksikan acara Bengkel Hati Dan acara ini langsung dari Masjid Anida TPI Kalau pemirsa bersama rombongan majlis taklim Rombongan pengajian Teman-teman uh, arisan, kelurahan Satu RT, tetanggaan Mau datang boleh monggo silakan. Setiap hari Minggu dan Senin Bengkel Hati selalu hadir Mulai jam setengah 5 pagi Dan biasanya setelah acara on ini diikuti dengan acara off air Jadi kalau Uh, biasanya jemaah yang hadir tidak bisa bertanya pada saat on air Karena keterbatasan waktu Insya Allah nanti di, pada setelah acara ini selesai Di acara off airnya Bisa langsung bersilaturahmi dengan Ustaz Banu Dan uh, kalau anda mau bertanya juga boleh Kami buka line telpon 87797000 Atau 87798000. Sepertinya sudah ada yang tersambung untuk bertanya pagi hari ini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa dan di mana Pak? Pak Mukrizal Pak. Bapak Rizal di di Bengkulu. Bapak Rizal di Bengkulu. Monggo Ia. silakan langsung. Waktunya dipersingkat aja ya, Pak. Langsung ke pertanyaannya dengan Ustaz Tanu. Iya, Pak Ita. Silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini, Pak. Saya saya mendapat penyakit stroke pak. Sudah sembilan bulan. Abang, gimana pak? Suaranya kurang jelas sekali pak Rizal. Saya mendapat penyakit stroke pak. Stroke? stroke. stroke. Oh, stroke? Iya iya pak. <laughs> Sudah sembilan bulan pak. Sudah berapa? Sembilan bulan semenjak lebaran itu pak. Sembilan bulan sepuluh hari. Itu lebaran yang lalu Pak, tahun tahun lalu Pak. Oh, tahun lalu. Itu ya, minta lebarannya, Pak. Oh iya. Pak. Siapa Pak? Oh iya. Soalnya so, <laughs> tadi langsung, langsungnya langsung saya menderita stroke terus diem gitu ya Pak maksudnya ya. Oh iya Pak. Oh iya iya. Oke, enggak bentur ke Pak. Iya. Saya akan coba memberikan solusi Pak Rizal ya. Pak Rizal kalau enggak salah ya. Iya, Pak. Benar, ah, benar ya. Pak. Begini Pak Rizal, eh, kalau stroke ini stroke-nya yang tangannya lemas atau kakinya lemas Masuk atau yang kaku. Pak. Mulai dari kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, Pak. Sebelah jadi kanan. Dia lemah, Pak. Lemah jadi lemas ya. Iya, Pak. Bukan yang kaku maksud saya, bukan yang kaku begitu. Oh, lemah Pak, lemah Pak lemah ya, jadi iya, oh, iya, iya. oke okay. saya agak kabur, saya bicara agak macet-macet Pak, caranya Pak agak gagap gitu uh, saya lemah, sangat saya lemah Pak oh iya, iya Pak. Pak Pak Rizal uh, sudah punya istri, maaf ini saya harus tanya ini, Pak. sudah Pak ya sudah, sudah punya putra sudah, Pak ya uh, oke, okay. Pak Rizal biasanya nih, ini biasanya ya kalau stroke yang tangannya lemas atau kakinya lemas yang sebelah ya. kanan sebenarnya ya. ini berhubungan dengan bisa aja di dalam pekerjaan atau di dalam keluarga, Pak Rizal memang sering memberikan sesuatu yang baik entah itu di dalam pekerjaan entah itu di keluarga nah, kalau ada stroke berarti ada kejengkelan yang kuat sekali yang tersimpan, jadi Pak Rizal itu jengkelnya Atau marahnya tidak bisa keluar Tapi hanya ditahan Di sini iya, Di dalam hati Iya Pak Ya betul Pak Rizal oh, Betul Pak, saya sering jengkel Pak iya. Tapi saya sering saya keluarkan jengkel saya coba. Kadang-kadang keluar Tapi banyak tersimpan gitu ya Pak Iya Pak Oke Pak Rizal Sekarang yang mau saya tanyakan Kalau ini ada tangan atau kaki yang lemas Berarti Tipikalnya ini Pak Rizal Pada waktu itu memang ada rasa jengkel Saya tidak tahu entah sama istri Jengkelnya tersimpan Atau di pekerjaan Saya tidak tahu persis Iya Pak. Tapi kayaknya ini bisa saja Yang menyebabkan seperti ini Biasanya nih ya yang saya ketahui Biasanya iya, jengkel yang tersimpan Kepada istri Biasanya iya. loh Pak Rizal ini iya, Saya minta maaf Betul apa enggak Pak Rizal saya, saya, saya pikir benar juga Pak Gimana? Saya pikir benar itu Pak ya Benar ya? Iya Oke okay. Cuma kalau tangan ini lemas berarti Kesengkelan Pak Rizal ini bukan dalam kekakuan tapi ada suatu kekhawatiran Jadi cengkel tapi khawatir wujudnya itu Cengkel, cengkel tapi... Saya Pak ya Betul gak Pak? Benar-benar Pak ya. Oh benar ya? Iya benar sama, Pak Sama istri Bapak? Iya Pak, benar Pak ya. Oh iya sudah Iya <laughs> Pak <laughs> Jadi saya boleh tanya sedikit boleh ya Pak Rizal ya? Boleh-boleh Pak ya Maaf ini saya maaf sekali mudah-mudahan Ibu gak denger ya? Iya <laughs> Pak Ibunya agak galak gak sih Pak? Oh enggak Pak ya Enggak Pak ya Enggak galak Pak Rizal Ibu yang nggak galak pak, nggak pa ya? Nggak galak ya, bener ya? Iya bener pak ya. Tapi kenapa Pak Rizal sering cengkel sama ibu pak? Uh, begini pak, istri saya itu pak ya, yang sekarang ini yang baru pak ya. Saya uh -huh. uh, sudah bercerai pak sekian sekian tahun yang lalu pak. Oh Jadi iya. Saya ya, ya, yang maaf pak. itu pak. Maaf Pak Rizal, yang baru ini baru berapa bulan atau berapa tahun nih? Baru sekitar 1 tahun, Pak. Oh, satu tahun. Iya, iya, iya, iya. Ya. Saya bercerai sebelum itu setahun lebih lebih sedikit, Pak. Dan jengkel saya be ketika bercerai, jengkel benar saya, Pak. Heeh. Uh -huh. Jadi setelah bercerai itu lebih dikurang selalu saya menikah, lama menikah harus nstruk, Pak. Oh, setelah menikah setruk. Iya, Pak Ilham. Iya. Waduh, ya sudah berarti kejengkelannya bukan pada yang baru kayaknya iya, iya, pak benar, benar. kejengkelannya benar lama, pak, pada ya. yang lama iya pak, iya, benar, betul pak. ya betul ya yang benar, lama pak. jengkelin ya pak ya iya pak <laughs> lebih galak yang lama galak atau sulit diatur bapak maafkan oh benar, itu pak. galak benar pak iya ah benar, benar, benar, ya. betul itu ya iya, makanya iya, di sini saya kan tidak tahu kalau Pak Rizal punya yang baru, enggak tahu. ya. ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang lama galak ya, Pak, ya? Oh, galak, ben, galak ya, benar. sekali. Ya, sudah. Ya, Kali, gitu. ya, ya benar, sudah. <laughs> kalau memang galak, ya memang Pak Rizal merasa memang harus dipisah, ya Sudahlah, lah, enggak apa-apa, sudah -apa, terjadi ya, Pak. Iya, sudah terjadi, Pak, ya. Iya, <laughs> tidak apa-apa. Cuma kalau Bapak ingin, eh, apa namanya, berjalan dengan baik dengan istri yang baru, coba ketengkelan bapak, kemarahan bapak kepada istri mantan istri yang pertama coba dihilangkan karena Allah. Hilangkan karena Allah. Allah, Allah. Allah. Ya? ya? Oh, begitu Pak ya. Loh, iya, I Pak. Hilang juga Pak ya. Pak Rian kok jadi lucu sih gini. Iya, Saya sudah serius tadi. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Iya, iya. Pak. Semua kemarahan, semua ketengkelan hilangkan karena Allah. Ya, iya, iya. Kalau ya, papanya Allah ini berfirman dalam surat Al Imran ayat 50, 159 ini bercitanya begini, fafu anhum was lahum. Jadi di sini adalah maafkanlah mereka, ya. ya kemudian doakan kesalahan dan dosa-dosa mereka kepada Allah. Jadi Pak Rizal jangan marah lagi kepada mantan istri ya. Iya, Pak. Semua ikhlaskan karena Allah. Baik, ikhlaskan Pak, ya. karena Allah semuanya dan kemudian jangan lupa Pak Rizal tahajud agak rajin ya. Iya, Pak. Kemudian banyak mohon ampun jika kejengkelan Pak Rizal itu sampai sekarang itu masih terbawa-bawa. Iya, iya, Pak. Betul ya, iya. masih jengkel sama mantan istri masih ada rasa gitu ya. Masih Pak Ya, ya sudah lah, mau sudah gak jadi istrinya masa dijengkelin sih. Iya. Jangan, <laughs> Jangan ya Pak Iya. Ya, ya, ya sudah, ya. bahagiakan aja istri yang baru dan anak Dan juga bahagiakan juga mantan istri kalau mampu ya Pak nah, Kalau oh, mampu iya. maksudnya Bahagiakan kecuali, juga Kecuali kalau mantan istri sudah punya suami baru nah. Nanti yang baru malah begalak jadinya Pak Ustadz <laughs> Tiada ya. baru lagi, enggak lah kayaknya enggak ya. Begitu ya Pak Rizal. Iya <laughs> baiklah. Mudah-mudahan ya. nasihat saya bisa manfaat buat Pak Rizal atau buat pemirsa yang lain. Amin. E, jangan sampai ada kecengkeran yang tersimpan, karena kecengkeran tersimpan itu akan menjadikan Stroke pada diri kita. Insya Allah seperti itu. Ya, amin, amin Yang sabar ya Pak Rizal ya Ya amin Pak Ya Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Rizal Ya ternyata memang mengikhlaskan rasa jengkel Supaya benar-benar hilang -benar itu memang gak gampang ya Pak Ute Tapi enak nih Pak Rizal nih Jadi Siapa tahu tuh? istrinya galak langsung dicerek Cut langsung Cut, langsung Ganti yang baru Ganti yang baru Oh ini galak lagi Iya Cuma saya juga gak tahu Kalau istrinya galak susah dinasihatin maunya dicerek Kalau istrinya <laughs> Pak Rizal mantan istrinya <laughs> nih Minta maaf, Pak Rizal memaafkan gak ya? Nah oh, ini Jadi poligami dong tujuh posat Nah itu kan urusannya Pak Rizal Jadi ada dua ntar Jangan cerita sama ini Pemerintah <tuh> kalau Pak Rizal pegawai negeri Kena itu nanti <tuh> Oke <tuh> ya, Agar tentu ya, Bapak-Bapak di pemerintahan <tuh> Bukan saya itu, apa namanya Bukan saya mau membela Pak Rizal Tapi ini hanya bercanda Berarti jauh. enak tuh jadi istrinya pegawai negeri Kok enak jadi istrinya pegawai negeri? Ya kan gak akan dipoligami Hah? Harusnya begitu ya Enggak, peraturannya begitu Bautan. Cuma biasanya di nikah siria Oke, tapi akan kembali dengan cerita-cerita lain Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Bengkel Hati Pemirsa acara Bengkel Hati ini adalah acara pengajian Dimana Anda juga bisa hadir Dan pemirsa juga bisa langsung bersilaturahmi dengan Ustaz Danu di sini ada banyak sekali yang memang e, sering hadir Wajah-wajahnya saya sudah familiar, sudah hafal Ada juga wajah-wajah baru Karena memang e, pengajian ini terbuka untuk siapapun Tapi kalau Anda berhalangan Anda juga bisa e, bersilaturahmi dengan cara menghubungi bengkel hati Salah satunya seperti yang sudah berhasil menghubungi Itu ada e, siapa di ujung telepon sana Halo Assalamualaikum Halo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bapak siapa ya. pak? Saya dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur ya. Atas, ya betul. Ia betul. Nama Rio Sutopo. Bapak? Rio Sutopo. Rio. Su Rio Sutopo. Rio Sutopo ya. ya. Mengulang langsung kata nuh pak. Rio. Iya. Pak Rio ya. Alhamdulillah. Tui pak. Pak Tui. Adui, oke. Dui, Pak dwi. Ya. Dwi. ya, sudah apa? Siap, ya Dok. Oh, iya. Siap, Dok. saya ini adalah eks penderita tumor meningioma. Tumor miooma? kepala. Meningioma. Oh. Dan saya sudah menjalani operasi Tiga Januari yang lalu di Jakarta kemudian eh, menurut dokter yang operasi eh, sudah diangkat eh, bersama akar-akarnya bersama akar-akarnya ya? iya sudah diangkat semuanya kemudian eh, untuk saat ini saya sedang menjalani masa pemulihan alhamdulillah di, di, di, di rumah alhamdulillah. nah eh, keluhan saya ini sampai saat ini masih lemah tubuh saya ini. untuk kalau jalan masih belum stabil. kalau mungkin agak lama jalannya mata saya masih masih kumang-kumang. Hmm. itu keluhan sementara saya harus bekerja. Di dokter, di jangat, di, di, itu aja di, Pak Triyo? Iya betul Pak. Bantuannya seluruhnya oh, terima. Pak Tri Pak Triyo? Iya yes. yes. Pak Triyo. Yes. Saya mau tanya Pak Triyo ini ada yang lucu ini. Saya yes. saat ini masa pemulihan Saya mau ini dalam usaha saya berjalan masih lemas. Badan saya masih lemas. Kalau jalan mata saya berkunang-kunang. Padahal saya harus bekerja. Ini namanya memaksa saya ini pak <SILENCIO> <SILENCIO> Itu namanya memaksa <gak> Enggak, enggak apa-apa Tapi ini hanya bagaimana kita itu Ini kalau ini bagi saya hanya lucu-lucuan pak ya Jadi enggak apa-apa Insya Allah saya, <SILENCIO> saya bukan tipe orang yang gampang tersinggung Tapi it, suatu yang lucu Makanya pak Dio Intinya adalah bagaimana caranya pulih ini cepatkan seperti itu Yeah, yeah. Yeah. itu yang pertama kemudian yang kedua jangan sampai tumor itu muncul lagi kan begitu yeah, dokternya bilang gak kalau bapak ini harus dijaga karena tumor ini bisa muncul lagi bilang begitu gak dokternya Eh, uh, yang terakhir ya segera sudah sih hanya nanti tanggal 5 Juli nanti kontrol kembali kalau oh. suntik terakhir katanya sudah diangkat habis. Habis ya? ya. Ya nanti kita tunggu nanti mau jadi tumor lagi atau memang sudah sembuh karena Allah ya. Jangan ngonsumsi Pak, Saudara. Pak, Pak Tio biasanya para dokter yang yang memang bagus itu akan cerita kalau ini tumor itu biasanya nanti bisa muncul kalau memang tidak dijaga ya. Tapi ya. tidak apa-apa. Saya salut sama beliau para dokter ya. Begini Pak Diyo, kalau Pak Diyo ingin cepat sembuh yang jelas kontrol ke dokter harus ya Itu karena itu berhubungan dengan apa yang sudah Pak Diyo lakukan Kemudian coba Pak Diyo intinya tumor ada di otak itu adalah kecenderungan menyimpan kejengkelan di dalam cara berpikirnya Bapak Betul apa enggak saya juga tidak tahu persis jadi Pak Dio bukan tipikal atau belum tentu punya tipikal marahnya itu keluar lewat lisan, tapi marahnya itu malah di dalam pikiran di dalam otak. Nah itu yang menyebabkan munculnya masa yang kita namakan tumor itu. Pak Dio, kalau ya, memang, ya, apakah memang Pak Dio sering kalau ada masalah ada ini hanya cuma diam dipikirin aja betul apa tidak itu maksud saya? Insya Allah betul kan? Insya Allah betul ya. Nah untuk menanggulangi uh, tumor itu jangan sampai muncul lagi Cobalah Pak Tuyo kalau uh, punya pikiran atau punya masalah Atau punya ini cari solusi cari jalan keluarnya yang islami Kemudian uh, tawakal pada Allah Ta'ala Jadi memang dikeluarkan dicari solusinya benar-benar Musyawarahkan Nah insya Allah nanti tidak ada beban di dalam otak Yang itu insya Allah tidak menjadikan Tumor-tumor yang nakal itu akan muncul lagi Hanya itu Pak Diyo Terima kasih Ustaz Iya Pak Diyo mudah-mudahan ini bisa manfaat Doa yang baik jauhi kecengkelan Atau masalah yang tidak ada solusi Mudah-mudahan Pak Dio cepat disembuhkan oleh Allah Ta'ala Amin. Amin. Ya Al Amin Terima kasih Pak Dio Salam ya. untuk keluarga di Kalimantan Timur Ya Sambil menantikan telepon dari pemirsa yang lain Saya memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di sini untuk bertanya Silakan Ah Ibu Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bu Yani Dari Polis Tangerang Ibu Erni ya Yani Ibu Yani dari Tangerang Ini Ustaz Danuk Saya mau, mau mohon solusinya Saya punya anak Sudah 2 tahun Lambat bicara Lambat jalan Terus sejak umur 9 bulan Dia sudah minta tas Kalau diminta dia marah kalau tengah malam mulai jam 12 sampai nanti azan baru tidur dia main tas deh terus tapi kalau diminta dia tetap parah nah, saya mohon solusinya dari Ustadz maksudnya gimana nih malah bingung ini saya minta tasbih itu untuk, untuk mainan kayak eh, buat mainan gitu tapi ya kadang diputer ntar kadang di komoh-komoh gitu, Oji. tapi, uh, uh, si tapi kan, ya, ya, tapi kalau diminta dia marah. Kalau bangun tidur, kalau bangun dia yang dicari tasbih dulu, baru dia minta susu. Kalau gak ada tasbih dia marah. Iya, ini malah penyakit bingung nih saya ini. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Itu bisa dibilang penyakit ya sih pak Ustad? Saya, saya juga gimana. tidak tahu apakah ini titisan dulunya. Penjual tasbih juga saya. <laughs> Bu ini bercanda ya Bu ya? Bu Yani ya, bercanda ya, karena saya masih masih, masih masih bingung ya. Ini yang yang jelas yang saya tangkap tadi lambat bicara. Ya, lambat jalan. Lambat jalan. Uh, usianya udah 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan ya. ya. ya. ya. Oke, okay. Bu Yani uh, Bapak ada di sini suami maksud saya? Uh, suaminya enggak ikut gak ikut ya? ya ada di rumah atau di lagi kerja oh lagi kerja ya, ya. Uh, yang mau saya tanyakan tuh begini Bu Yani apakah Ibu Yani sama Bapak pada waktu mengandung adik nih adik Jahra. namanya siapa Jahra. Zahra Zahra ya? ya pada waktu mengandung adik Zahra dulu nih apakah Ibu Yani sama Bapak ini Sering bertengkar tapi saling diam Apakah seperti itu Karena kalau saya melihat agak sulit Atau lambat bicara ini Biasanya ada suatu Tidak tidak ada komunikasi Di antara Kedua orang tua Maksudnya itu Ibu Yani sama Bapak itu Jadi kayak ada berantem Karena kalau gak berantem gak mungkin Kalau gak berantem gak mungkin Tidak ada komunikasi Kalau gak berantem eh saya sama Bayu nggak berantem ya kita komunikasinya baik oh tapi kalau kita berantem eh gimana ya namanya Diam orang berantem kan diem dieman ya Nyimpan tapi harus serumah tuh ya apakah pada waktu adik Zahra ini masih dalam kandungan ibu sama bapak agak sering seperti itu gitu ya kadang kadang enggak gitu karena bapaknya uh, kerjanya jauh waktu ngandung itu kan bapaknya kerjanya jauh uh -uh. jadi Kadang pulang, kadang enggak, kadang pulang, kadang enggak Itu yang menjadikan jengkel ya. gitu Oh iya, iya, iya, iya, ya, oke okay. Ibu saya tidak tahu persis Karena sebenarnya ini harus suami istri yang datang ya, ya. Jadi kalau Ibu yani uh, yang datang ya, Saya tidak apa-apa, saya akan memberikan salah satu solusi Salah satunya adalah Coba Ibu uh, agak lebih sering tahajud Kemudian mohon ampun Nanti tolong dibilangkan sama Bapak juga Iya kalau memang ap, apakah bapak itu pada waktu ibu mengandung uh, adik Zahra ini bapak itu juga sering jengkel sama ibu atau sering putus asa putus asa ya jadi ada kesan jengkel kemudian enaknya gimana sih keluarga gua apa tandikan apa ya apa aku bercerai apa ya akali itu hanya pikiran tapi belum tentu keluar nah itu, ini ada dalam hati nah ini yang biasanya menjadikan kaki ini agak sulit agak sulit berjalan jadi rasa putus asa ini yang menjadikan Allah uh, memberikan gambaran pada kaki Pada uh, salah satu uh, adik Zahro ini uh, Itu yang agak sulit berjalan Jadi apakah ada rasa putus asa pada diri ibu Atau pada diri bapak Saya minta maaf bisa saja Ibu yang sering mikir sama ngandung Ini ngandung anakku yang ke keberapa ini di Zahro ini? Yang pertama Oh ini yang pertama ya ini ngandung tapi suamiku kok begini Nah ada kejengkelan di sini tuh ada kejengkelan kejengkelan. Kayaknya ada Kayaknya ada ya Karena bapaknya kan jauh Nah kejengkelan ini dimunculkan oleh Allah Ta'ala Tapi ibu tidak bisa Ngomong sama bapak Adanya biasanya diem yeah. Diem aja Nah ini yang menjadikan adik Zahra ini Belum bisa uh, Bicara dengan lancar Jadi itu kalau istilahnya Kalau dokter itu kena Sarah motoriknya biasanya hmm. Tapi ini belum tentu uh, uh, Apa namanya Ini belum tentu itu suatu Hal yang sampai besok itu Seperti itu terus Belum tentu ya ini semuanya Tergantung Allah Ta'ala Jadi Ibu Yani kalau boleh saya cerita Kalau memang itu benar-benar Oh ya kayaknya ini saya dulu Mohon ampun pada Allah Ta'ala Setiap sholat Wajib maupun sholat sunah tahajud Khususnya sholat sunah tahajud Mohon ampun, mohon ampun terus menerus Jika adik Zahra ini Belum bisa bicara atau Belum bisa jalan ini karena Kejengkelan, kemarahan atau rasa putus asa Ibu Yani Hanya itu aja. mohonkan ampun terus menerus Terus menerus e, Kemudian terakhir dari doa Ya Allah aku mohon agar anakku Zahra Engkau berikan kesembuhan, bisa lancar bicara Dan bisa berjalan normal Seperti anak-anak normal Sebayanya, amin Hanya itu aja doanya Mudah-mudahan kalau amal saleh Ibu Yani cukup, amal saleh suami Ibu Yani cukup, mudah-mudahan uh, Allah memberikan kesembuhan. Amin, Amin. Amin. ya, ya rabbal alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan solusi bisa dijalankannya Ibu Yani dan buat pemirsa yang sedang mengandung, uh, makanan sehat, susu yang sehat dan juga hidup yang sehat itu memang penting untuk seorang ibu yang mengandung. Tapi tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan hati, jangan sampai jengkel. Dan hal ini bukan hanya harus dilakukan oleh ibu yang mengandung, tapi juga suami, bapak juga harus menjaga hati supaya kandungannya bisa sehat dan juga anaknya bisa lahir dengan selamat dan tumbuh dengan normal seperti yang lain. Kami akan kembali dengan cerita-cerita lain untuk kita tetap bersama kami di Bengkel Hati. Masih bersama kami di Bengkel Hati, ada sahabat Yawaktara, ada Ustadz Danu, dan juga acara ini disiarkan langsung dari Masjid Anida TPI. Dan saya memberi memberikan kesempatan kalau tadi ibu-ibunya, gimana kalau sekarang bapak-bapaknya yang mau nanya? monggo silahkan. Bapak-bapak, oh, bapak-bapak yang saya kasih kesempatan ibunya ada yang tunjuk tangan. <laughs> Sebentar ya, bu ya. Dari tadi jangan maaf, terus silakan mas, namanya siapa dan dari mana Dan apa yang lagi dialami alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan saya Ustadz Danung Dan Dai Bayu Alhamdulillah amin, didoain jadi Dai mudah-mudahan Beneran amin, silakan Saya ingin bertanya Dan ingin minta solusinya apa Ustadz Danung Saya sudah apa keluhan saya Penyakit alergi hmm. Sudah 5 tahun Pak Ustadz itu itu dan setiap hari saya harus minum obat gitu. Itu pastilah kayak keterbantungan obat narkoba lah setelahnya ya gitu. Hah? Ini obat alergi apa narkoba nih mas? Ya obat alergi itu obat harus. Obat alergi beneran? Nah. Kalau enggak kejang-kejang? Ya kalau enggak ini apa? Udah pasti keluar gitu loh. Oh, oke okay. Dan ini apa? Kalau udah keluar alerginya itu maunya banyak penyakitnya yang keluar gitu loh kayak perutnya sakit gitu terus apa kayak dadanya sakit terus di apa di perkelangan-perkelangan gitu kan sakit gitu loh pasti itu namanya alergi ya sekarang itu ya hmm. oh, <laughs> maunya pasti itu juga gitu loh kalau alerginya keluar perutnya sakit gitu Terus. Alerginya itu yang mana? Yang gatal, lah Setahu saya alergi itu gatal, pilut. Iya atau... gatal. Terus ini apa, pak Ustad? Keluar kayak pedulen gitu loh. Tapi oh, setuju tubuh iya. gitu. Itu sudah ya. lima tahun. Dan sudah apa? lima tahun. Itu nah, lima tahun. Ya, enggak gak kurang lah. Kurang lebih ya. Urahasi, tidak apa-apa Dan itu apa, pak Ustad? Aku udah apa? Udah lima tahun itu udah tiga kali ke rumah sakit, penyakit ya. yang sama aja. Penyakitnya sama itu-itu juga. Itu-itu juga ya. M Masnya namanya siapa tadi? Saya Musonifin. Mas Musonifin. Musonifin. Muson iya. Sudah Dari... punya istri belum? Belum. Belum, Pak. Ya. Mas Musonifin, kalau boleh saya tahu nih, ini penyakitnya kayaknya ada yang enggak beres nih kayaknya ya. Kalau boleh saya tahu sebelum sakit ini sebelum agak jauh apakah dulu Mas Musson ini punya ilmu atau amalan ini yang mau saya tanyakan itu untuk keselamatan untuk untuk apa ya? Karena ini berhubungan dengan itu salah satunya, salah satunya ya baca-baca apa, baca, ini dulunya ada teman atau orang yang nyuruh ini baca nih biar kamu begini, ya, akhirnya dibaca, yang gak tahu baca aja lama-lama bermasalah ya gak tahu yang bingung malah Mas Musonifin sendiri, ya gak gak? insya Allah sih, kayaknya gak ada tuh Pak Ustaz, gak ada ya mm -hmm. benar nih ya, serius Allah nih, sebenarnya banyak orang loh yang ingin ya, amalan atau ilmu itu dilepas, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa sih saya hanya cuma tanya, kalau memang itu sakit perut, betul, serius Hanya cuma satu Perut itu berhubungan dengan keluarga Kalau sempat munculnya sakit, berarti Mas Musonifin Di dalam keluarga, sama ibu, sama bapak Barangkali kalau diberi masukan atau dinasihatin Agak tidak mau menjalankan me me me nah Ini benar apa enggak Ini biasanya perut itu seperti itu tapi kalau tidak ya juga enggak apa-apa sih. Ya kayaknya sih begitu. Kayaknya ag agak agak tabung ah, agak bandel agak, itu ah, maksudnya. gitu maksudnya. Ah, Dinasehatin orang tua agak bukan bandel terus ya bukan iya, ya? Iya iya agak, iya, agak sih. Agak bandel benar ya. ya? Ya agak lamaunya dalam waktu itu mungkin agak bandel tapi lama-lama. Lama-lama ngerti, ngerti gitu. Iya. Oh tapi pertama nolak dulu gitu Iyalah. ya? Oh gitu. Ya ya ya ya ya mulai paham saya ya kemudian kalau ada gatal-gatal itu muncul biduran di khususnya di mana tangan ya jadinya dimulai dari di atas tangan sama kaki gitu oh tangan sama kaki ya di sini ya ya dua-dua dua-duanya dua kalau itu muncul di situ kalau boleh saya tahu sih eh, itu sebenarnya keinginan mas Musonifin untuk melakukan suatu pekerjaan itu kuat. Kalau itu betul loh ya, kalau itu betul. Menginginkan, mau menjalankan pekerjaan itu kuat. Tapi nggak dijalan-jalankan itu loh maksudnya. Maksudnya keinginan kuat mau melakukan pekerjaan, tapi nggak jalan-jalan. Mas Musonifin kerja di mana? Udah kerja apa belum Mas? Udah sih. Ya. Sudah di mana? di Pintaro aslinya sih dari Demak. Gitu. Oh, aslinya Demak. Jawang, kerjanya nah, di Pintaro. Ada suatu gitu. keinginan enggak untuk Mas Musonif. Atau memang dari Demak. Nah, ini ini biasanya kalau orang rantau ini kan biasanya ada pegangane, pegangane ini ini, ini ini ini biar kamu di sana selamat atau rezekimu ini. Ini biasanya. Ini hmm. saya ingin cuma ngajak mengingat-ingat aja. Hmm. Itu aku punya pegangan tuh dari ini apa? udah punya penyakit Pak Ustadz Sudah punya penyakit? Nah, cuman terus Terus gak saya lakukan lagi lah hebatnya. Ya buat Selamat badan gitu loh makanya. Selamat badan nah. Itu, Jadi pegangannya kira-kira kalau tadi 5 tahun ya Ini 5 tahun kurang setengah tahun gitu ya Iya Mas Muson Ivin Intinya nanti gini aja Saya seneng Saya seneng diskusi sebenarnya Mas Muson Ivin nanti coba aja Coba kalau dikasih nasihat, nurut sama orang tua Atau temen Nurut aja dulu yeah, yeah. Nurut, jalankan Kalau nurut, sudah Mas Musonifin ini, ini Udah nurut, jalanin Tapi kalau penyakit ini muncul Berarti itu bukan dari situ Itu aja kuncinya Paham maksud saya? Berarti Soalnya. ada sesuatu Berarti ada sesuatu di balik itu Nah, nanti sesuatunya Ini PR Mas Musanifin nanti kalau mamanya sudah dijalankan nih di pekerjaan, di keluarga, kok masih keluar? Nanti datang lagi ke Mesjid Anida tanya, "Ustaz, kok saya masih keluar?" Ya, nah, itu baru nanti kita bahas. Paham? Insyaallah. Karena saya melihat ada sesuatu yang lucu aja. <laughs> ada yang lucu, ada Mas, Mas Musanifin belum paham, tapi nanti dijalankan dulu nasihat saya, coba agak nurut nasihat orang tua, nurut bener kalau ini masih keluar berarti ada sesuatu ya maksudnya takutnya kan masa sudah 5 tahun gitu Pak Ustadz loh penyakit ya, itu itu man, gak cuma 5 tahun bisa 20, 20 itu. tahun itu setiap harinya masak atau pengen nikah <Gül> belum kesampaian kali <Gül> iya ya pengennya sih itu tapi juga belum inilah belum ada calon atau sudah ada calon masih meragukan Ya sudah pernah ada calon cuman mungkin belum waktunya kali Oh gitu Iya mas Muson Nifin eh, Jamaah wanita di sini banyak Cantik-cantik juga banyak Solehah Nanti bisa ta'aruf Mudah-mudahan keinginan yang menggebu itu bisa agak tenang Sehingga Piduran itu bisa hilang nanti Mudah-mudahan ini eh, Nasihat saya saya mohon dijalankan dulu Mas Muson Ipin mudah-mudahan ini bisa menjadi Kesembuhan ya, Dari Allah Ta'ala mudah-mudahan ini manfaat bagi Mas Muson ya. Terima kasih Mas Muson Ipin Mudah-mudahan cepat sehat Biar bisa berhenti obat Ngobat kok 5 tahun <lik> Oke. Okay. Uh, ada yang mau bertanya lagi Bapak-bapak 1, 2, 3, 4 Wah udah ada yang berdiri ibunya kita kasih sempat untuk jemaah wanita dulu ya Pak Oke, silakan Ibu Salam. Namanya siapa bu? Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak. Wabarakatuh saya, saya sesakit itu Pak Namanya Ini, siapa bu? Namanya Ibu Maimala Ibu Maimala Dari Cirebon Pak Dari Cirebon Ibu Maimala Ini yang sebelahnya? Anaknya Oh anaknya Ibu? Anaknya siapa bu? Anak Oh anak saya anaknya. maksudnya Oh anaknya anaknya itu anaknya pak siapa yang jauh nah, nah itu dia sering termasuk kepalanya sering keluar-keluar sering keluar, dingin sering takut gitu sering ketakutan ketakutan apa sama... bisa tidur nggak bisa tidur terus sering takut takut sama setan atau penjahat atau <laughs> takut sama polisi ya, nggak kayak ada orang bilang itu di atas tuh ada bisikan tuh kayak gitu ada apa yang bisiki. bisiki bisiki apa ibu ya, ya nakut-nakutin aja bisiki. nakutin gimana <tik> wow, bisikinya gitu, ibu gimana nakutnya saya <tik> <tik> saya itu enggak ngerti bu kalau ibu bilang nakut-nakutin Nakutin gimana? wah <tik> uh, itu nakut ya yang, nakut ada, loh bu ya kayak yang adanya nakut nakutin gini iya nakut-nakutin gimana nakutnya orangnya enggak ada kayak ada bisikan tuh pak Iya bisikan bisikannya di ibu <tik> itu gimana sih <bu. tik> <tik> <tik> <tik> kok jadi bingung saya malah takut sendiri nanti Bisikannya itu Bisikanya apa? Iya, ibu sudah ya. minum susu belum itu bisikan ya. gitu. Ada kamu gitu, ada kamu sakit terus enggak bisa sembuh kayak gitu. Oh, gitu. Ya, Udah, kan jelas. Itu leher kayak ada yang nyetek tuh, Pak, kalau tidur kadang itu. Ibu sering ngamal-ngamalin enggak sih? Iya, sering. <laughs> <laughs> misalnya yes. iba kalau sakit kepala nggak sembuh sama apa namanya obat tuh sembunya sama sama amalan ayat kursi kadang sembuh oh. terus itu apa pulau durabil palak dari terus. situ kenapa sembuh terus nggak ada oh sembuh, sembuh ayat sudah itu malah malah bisa nyembuhin ya sudah gak, baca itu aja dulu sekarang ketakut tuh sekarang ketakutan terus dibaca dulu ayat kursinya menurut ibu <tuh> lo ini lo ya Enggak. bukan menurut saya lo ya Nggak mau takut Loh kok nggak mau gimana sih? Ya ini terus kepalanya sering ter -ter terus takut Ketakutan terus Pengen Udah dibacain dibaca, belum? Belum Pengen tolusinya sama Pak Ustadz Danu Oh gimana gitu ya? Ya Kok nggak dibaca-bacain lagi kenapa? <laughs> Dari tadi takut saya nggak tenang tadi semua <laughs> Ibu punya suami ya? Punya. Uh, masih? Masih ada Masih ada ya? ibu sering ngalamun juga? Iya ya, sering Sering ngalamun Ibu Ibu ini apa namanya Sering gak mikirin Oh nanti suamiku begini Nanti suamiku begini itu sering gak seperti gak begitu? Enggak sih kadang Kadang itu ya. kadang Enggak <tuk> <tuk> sama kadang beda lho Bu Iya <tuk> Kalau enggak itu enggak sama sekali dibiarin aja gitu Kalau kadang itu seminggu, seminggu sekali, sekali Dua minggu sekali Eh seminggu dua kali itu Sudah saya anggap sering itu Ibu yang sering ibu pikirin apa? Ya anak-anak tuh Anak-anak kenapa? Ya, ya Kasian anak-anak anak itu Kasianya gimana sih? Cuma oh, ketakutan Anaknya sering ketakutan? Enggak Ketakutannya bisikan itu? Iya Dulu sebelum ada Amalan sudah ada yang bisikin belum Bu? Ya sering sih sering kayak gitu Cuma sembuh lagi Sekarang tuh susah-susah Bisikan kayak gitu Ngilangin kadang Masuk ke kamar gitu Kayak ada apa, Orang mati-mati tuh kelihatan Itu jadi takut ibunya keluar lagi yes, Iya sudah Ibu Ibu-ibu dikasih amalan saya juga enggak ngerti ya Dan makanya di situ kita juga harus hati-hati ya. Kalau umpamanya membaca firman-firman Allah Saya mengajak siapapun Ayolah kita membaca firman Allah itu niatnya lillahi ta'ala Jadi firman Allah ini bukan untuk main-main Jadi niatnya hanya lillahi ta'ala saja kalau niatnya lain-lain ya nanti yang kita takutkan tuh ada ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Oh, enggak tahu saya orang itu bilang apa itu. Kodam atau apa saya juga enggak tahu karena saya enggak enggak bisa lihat ya. Ah, itu jangan, enggak usah dicari. Kodam itu enggak usah cari, biarin aja. Yang penting eh, sujud kita pada Allah taala itu kalau bisa tidak tidak tercampuri dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau mamanya tadi bu ketakutan, benar nih? Iya, tadi apa? kalau masuk ke kamar tuh tiduran kayak takut Ada orang mati tuh nombor semua ibu -ibu Di matanya ibu? Iya Bayangin Yang mati siapa, bu? Ya, yang orang-orang aja, yang kadang ibu, kadang A Atau ibu hanya melihat kayak pocongan gitu Iya, bayangan orangnya Bayangan orangnya yang Ina. sudah meninggal maksudnya? Iya Oh, iya Kenal, bu? Ya, kenal, dong Iya saya usah melihat bayangan mas Bayu nah itu masih hidup namanya bukan yang mati ya Pak Ustaz kalau Mama <laughs> kalau Ibu melihat Mamanya tiba-tiba ada gambaran Mama Loren itu kan udah mati oh, itu iya, iya. namanya gitu kan udah meninggal gitu ya Bu ya. ya Ibu ya. saya mohon Maukah Ibu mulai saat ini jangan ya, ya. mengamalkan sesuatu apapun hmm. mau enggak? Mau, mau, Pak, mau. Jangan cuma di depan saya bilang iya. mau, -mau hmm. nanti di disuruh lagi ngamalin lagi. Terus, enggak ya, insyaallah enggak ya? Iya, iya, benar. Benar, Pak. Innalillahi taala, Ilahi taala pengembuh, Pak. <laughs> pengembuh. <laughs> Karena kasus seperti Ibu ini banyak sekali dari ngamalin Iya kayak begini nih Terus laginya sering puasa sunah sampai 40 hari baca ini gitu Nah itu Puasa hmm. sunah mah gak ada sampai 40 hari Puasa sunah itu Senin, Kamis, itu sunah Ya itu salah satunya masih boleh kalau saya ya Tapi kalau puasa sunah gak ngerti niatnya hmm. apa Tapi 40 hari itu bukan puasa sunah hmm. Puasa kacau itu <laughs> Ya itu hmm. dalam syariat gak ada ya Ibu ya Bener ya Iya ya Pak mau meninggalkan amalan mau, yang paham, oh, Belum selesai saya cerita mau insya... apa insyaallah <laughs> nanti kalau pertanyaan saya saya belokin bingung loh mau saya nikahin mau gitu kan ya bingung saya dicelurut sama suami Ibu ya. oke okay. okay. ibu ya, nah ini saya waktunya dibilang habis nah ini karena Ibu juga bingungan ya ibu nanti kita lanjutkan lagi mudah-mudahan Uh, ibu siapa lagi namanya? Mai Mala, Mai Mala. Mai Mala. Mai Mala. Iya, iya, Pak. Ibu Mai Mala, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan dan dalam doa yang jelas hmm. ibu nanti ngambilin serius ya. Iya, iya, Pak. Ibu, jangan ngamalin sesuatu yang memang tidak tahu, tanya hmm. pada ustaz atau uh, pendakwah yang benar-benar mengetahui tentang syariat Islam biar ibu tidak salah-salah lagi ya. Iya, iya, Pak. Benar Iya benar Ilai ta'ala Ilai ta'ala Amin Amin ya alamin. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi ibu ya Iya ya, ya. e, Terima kasih Ibu Maimala Dan jangan dibaca-baca lagi ya ibu ya Terima ya, ya, kasih Pak Iya Amalan-amalan yang enggak ada tentu Dan jangan dijalankan lagi Waalaikumsalam Kami akan kembali dengan segmen terakhir Untuk doa bersama Dan pemirsa juga bisa bersama-sama kami e, Mengamini doa yang akan langsung dipilih oleh Ustaz Danu Sesaat lagi Salah satu tujuan kita semua, saya yakin adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan untuk semua usaha-usaha tersebut, pastinya uh, kita berharap selalu disenanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar langkah dan keputusan yang kita ambil mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, mari sama-sama kita memanjatkan doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz Benu. Dan pemirsa boleh membesarkan TV-nya Untuk mengamini doa kami Moga Pak Ustaz Alhamdulillah Pemirsa, bengkel hati Dan juga Jamaah di Masjid Kanida Yang dirahmati oleh Allah, amin Marilah di akhir acara ini Kita berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala Dengan tulus, dengan khusus Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan Doa-doa kita, amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shahdi ajma'i Ya Allah ya ghafar Engkau lah yang maha pengampun Atas kesalahan dan dosa-dosa kami Ampunilah dosa yang kami lakukan Ya Allah Dari kami akhir balik hingga saat ini Ampunilah dosa yang kami lakukan Ya Allah dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar dihadapannya Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Kepada istri kami Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Kepada hamba-hambamu yang lain ya Allah Dan juga kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini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 Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rezeki, Ya Allah. Ya Allah, jika kami banyak melakukan kesalahan dan dosa, sehingga Engkau berikan kepada kami peringatan dan sakit, Ya Allah. Kami mohon ampun kepadaMu, Ya Kafar. Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami, Ya Allah Dan jika di antara anak-anak kami ada yang sakit, Ya Allah Jika sakit tersebut dari kami, orang tuanya Perbuatan dosa kami, Ya Allah Kami mohon ampun kepadamu, Ya Ghafar Kami mohon ampun kepadamu, Ya Ghafar Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami, Ya Allah Ya Salam Agar kami sekeluarga lebih sujud kepadaMu Ya Allah amin. Ya Allah Kami mohon kepadaMu Ya Allah Jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kau kutub Jauhkanlah kami dari kejengkelan dan amarah yang ada dalam hati kami Dekatkan kami dengan kesabaran-Mu, Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh amin. Ya Allah, Ya Raza Mudahkan kami dalam mencari rezeki halal dan taib di muka bumi, Ya Allah agar hati kami tenang dan tenteram ya Allah dan sebagian kami berikan di jalan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan kami dalam jalankan usaha-usaha yang kami lakukan di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakin ada benar, walhamdulillahirobbilalamin. Pemirsa TVI yang berbahagia dimanapun anda berada, demikianlah acara bengkel hati pada pagi hari ini. Dan melalui acara ini sama-sama kami mengingatkan mari kita jaga hati, amal dan perbuatan kita agar senantiasa kita mendapatkan kesehatan dan keselamatan dunia juga akhirat. Akhir kata saya Bayu Optara mengucapkan mohon maaf untuk telepon yang belum sempat terjawab dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufik wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, wabarakatuh. Melumbahlah Allah Yang saya